Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh afan Bid, mungkin kali ini enggak bertanya njehnya sharing. Ini tentang selawat. Biasanya kan tukang bertanya, cuman hmm. kali ini saya pengin sharing tentang selawat. Boleh, boleh. Eh, tadinya memang agak sulit njeh. Ilmu kami memang masih sepet. Jadinya ketika mendengar Habib eh, eh, sampaikan sudah lama semestinya sejak kayaknya dua, uh, hari kedua minggu kedua setelah pindah di rumah ini 70 ribu 7 ribu, 7 ribu uh, 70 ribu selawat satu minggu gitu toh nah. itu masih sama sekali gak masuk di hati sama sekali gak masuk pikiran sekedar dengar gitu ya nah. terus di breakdown lagi jadi seribu kok ya seribu ya oke okay banget gitu ya jadi Ya, dasarnya hati ini belum mau menjalankan Tapi ketika berulang-ulang kami dengar uh, uh, Apa namanya, berulang-ulang kami dengar uh, Nasihat dari Habib seperti itu Saya mulai coba ya, Habib uh, Mohon maaf ya, uh, saya sedikit sharing Mudah-mudahan ini menyemangati Karena dari awal saya juga tidak tertarik tadinya jadi ketika saya mencoba Pertamanya enggak tak hitung Hanya sekedar Ya pokoknya solawat Enggak pakai tasbih Enggak pakai saya hitung Sekedarnya gitu Lama-lama hmm. Saya coba pakai tasbih gitu ya uh, Lumayan ini 100, 200, 300 Jadi eh, Agak lumayan gitu Dan tasbih yang Tasbih yang konvensional itu lebih. Jadi saya di jalan agak repot lepet kelepat gitu ya hmm. akhirnya kok apa namanya enak juga ya jadi sudah dapet 500 kok ya tambah enak gitu ya eh baru setelah kami pulang dari Kelaten e, pulang dari Kelaten ya saya ingat Betul. ketika pulang dari Kelaten subhanallah pokoknya saya mantap hati niat bismillah pingin seribu gitu ya jadi niatan e, niatan saya cita-cita cita-cita tubuh -cita bagi saya sudah lah saya nggak ingin dunia saya nggak E, karena rasanya belum mungkin ya kalau saya pingin pingin e, mengidamkan sebuah mobil mewah seperti apa gitu, kayaknya nggak mungkin banget. Mungkin, jadi, mungkin, <laughs> mungkin. Nggak mungkin banget gitu ya. Bu. Jadi cita-cita, cita-cita yang tak tanamkan ya cuman itu masuk surga tanpa lewat neraka gitu, tak pikir. Nggak <laughs> usah, nggak usah ngaji neraka. Jadi kepingin saya cuman itu. jadi subhanallah Allah bu, e, yang tadinya seribu itu angka yang fantastis buat saya. Nggak terasa gitu ya Nggak terasa sama sekali Jadi eh, Apa namanya Sangat termotivasi Sangat termotivasi ya, Sambil jalan dimanapun Jadi eh, Bahkan hari ini eh, Saya mencoba meningkatkan Kalau seribu rasanya Tambah lagi 200 rasanya seperti ini Hari ini hari Jumat saya baca sebuah hadis Penuhi hari Jumat dengan sholawat hmm. Saya mencoba semaksimal apa saya mampu gitu ya Untuk untuk bersolawat di hari Jumat ini Subhanallah sampai dengan ha jam tadi ya Kira-kira 10 menit yang lalu 3151 Subhanallah Jadi ternyata eh, angka seribu itu Kecil ya? kecil enggak kalau kita mau ya Bip, uh, kecil ternyata bahkan sampai angka 3000 pun enggak berasa gitu ya bib. Hmm. Jadi uh, itu mungkin apa namanya sharing saya uh, dan ini apa namanya saya merasanya kok juga terlambat ketika saya mendengar berulang-ulang baru mau melaksanakan setelah mendengar berulang-ulang tapi bete dengan anak saya bib. Jadi kasih anak itu mendengar sekali waktu semalam mendengar di Sukoharjo seribu kali selawat sehari gitu ya. Pagi itu subhana Allah sudah mempraktikkan. Jadi saya antar dia berangkat ke sekolah dari pagi kita siapkan dia selesai mandi sampai berangkat ke sekolah itu sudah dapat 400 sekian gitu ya. Jadi ah. 4 450 sekian gitu. Jadi subhana Allah eh, rasa-rasanya kita yang tua ini harus malu sama anak ya bu kok anak punya semangat seperti itu sedang ibunya ibu dan ya golongan-golongan tua seperti kami ini kok lambat gitu ya bu mau ngomong bapaknya gak enak gitu <laughs> enggak bapaknya punya metode sendiri gitu. <laughs> jadi gitu bu, jadi uh, mudah-mudahan uh, sharing ini menyemangati karena ternyata jumlah seribu itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan uh, apa namanya tubuh kita diharamkan tersentuh api neraka sama sekali enggak ada apa-apanya dan eh, itu tips bit, eh, tips yang dari saya yang saya rasakan amat-amat sangat itu tasbih ya jadi eh, model digital yang sempat Habib sarankan itu ternyata sangat bermanfaat ketika saya pakai tasbih yang konvensional rasa-rasanya saya ribet di jalan kalau pakai itu ribet eh, uh. malu dilihat orang ribet pokoknya kalau pas pegang setang juga ribet gitu ya jadi ketika saya sudah pakai ini uh, melingkar di jari pakai ini pakai ini, ini uh, tasbih, make, digital ya. uh, tasbih digital itu melingkar di jari jadi cincin saya ya kebetulan saya nggak pernah pakai cincin baru kali ini cincinnya cincinnya cincin, cincin tasbih ya jadi seperti itu Subhanallah ketika ini sudah melingkar di di di, di cincin itu di di jari di, uh, ada sebuah giro ada sebuah semangat untuk selalu selalu mengucap gitu nih, ya. jadi eh, apa namanya makanya tadi saya juga menyemangati teman-teman ibu-ibu yang di sini bu pakai ini insya Allah tersemangati pakai ini insya Allah tersemangati saya mati seperti itu eh, monggo monggo bu ini bibi jadi penasaran pengen lihat bu, <laughs> bu ini ini seperti ini ya ini, ini banyak di toko-toko okay. tersedia, tersedia bu tasbihnya ya. monggo kalau ngerasa bu dua puluh ribu, dua <laughs> puluh ribu. Gitu, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat. Ternyata seribu itu tidak apa, tidak ada apa-apanya dibanding balasan dari Allah yang eh, tubuh kita diharamkan tersentuh oleh api neraka. Maka mudik mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.